Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Hayyul Qayyum. Al-Muhyi wal Mumit. Biatihil khair. Wa huwa ala kulli shay'in qadir Wa salatu wa salamu ala Imam muhajirin وقائد الانصاري الذي علم وشجع أمته بالتهييء للانتقال من الشر الى الخير والهجره من المعصيه الى الطاعه وترك الغفله الى تبصري و تذكري الذي علم امته بالهجره من المكونه الى المكون جل جلاله حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد و على آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ربنا لكن حجتنا wa anti k lisaana na ajalina bi dhikri jalalika allahumma ya rabban hasyurna ma'zumrati habibika sayyidina muhammad wa Allahumma ya rabbana qullna min ghairik illa ilaika Allahumma ya rabbana unqulna min ghairik ilaika wa hsurna ma'zumati ahibbaika wa awliyaika Allahumma ya rabbana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 banyak nikmat dan sungguh nikmat Allah tidak akan bisa kita hitung. Dan di saat seorang hamba diingatkan oleh Allah akan nikmat tersebut lalu bersyukur. Ternyata syukurnya seorang hamba itu juga nikmat baru lagi dari Allah yang perlu disyukuri. Artinya tidak akan mampu kita itu mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahuwataala. Akan tetapi yang diminta dari kita kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Tapi hakikat mensyukuri nikmat Allah kita tidak akan mampu. Allah yang maha pengasih, Memberi nikmat. Tapi pun demikian. Banyak dari kita yang melalaikan nikmat tersebut. Kita berusaha mensyukuri nikmat, artinya mengabadikan nikmat, bahkan mengundang tambahnya nikmat, seperti yang dijanjikan oleh Allah la Inshaa'ar tumla'zi dan nakum. Begitu sebaliknya, jika kita lalai akan nikmat, ketahuilah di saat kita lalai akan nikmat kita tidak akan menghargai nikmat. Yang tidak menghargai nikmat tidak akan mensyukuri nikmat yang tidak mensyukuri nikmat akan mengundang murka Allah wala ingafartum inna adabi lasyadid maka ayo kita syukuri nikmat kita bisa ngaji nikmat kita bisa istiqomah di tempat ini kita ingin kelak dicabut nyawa kita dalam keadaan kita seperti ini dalam keadaan kita di jalan Allah dalam keadaan kita mencari ridha Allah subhanahu wa taala baik kita akan melanjutkan muqottimah yang sudah pernah kita mulai Dari pendidikan anak, muqottimah pembacaan kitab hikam Seperti biasa, muqottimah itu bermacam-macam yang kita sampaikan Kebetulan kita masih dalam silsilah mendidik anak Kita sudah sampai mendidik anak di saat anak itu menjelang usia tamyiz. Tamies itu di saat anak sudah mulai bisa berpikir Membedakan mana Roti dan mana api Yang bisa membedakan mana kiri dan mana kanan Yang sudah bisa mulai cebok sendiri Para ulama menjelaskan Orang tamies, anak tamies itu Dengan dua syarat satu umurnya mencapai tujuh tahun Yang kedua adalah itu tadi Bisa membedakan roti dan api Bisa membedakan antara kiri kanan Bisa makan sendiri, mandiri Ringkasnya seperti itu Maka jika anak sudah mencapai umur tujuh tahun Kemudian dia sudah bisa mandiri semacam itu Maka itu namanya tam yis. Dan di saat itu dia bisa baru bisa melakukan ibadah karena dia sudah bisa mendengar omongan orang, bisa diingatkan, bisa diarahkan. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang tamyis. Nah, di saat kita mendidik anak di usia tamyis ini berbeda dengan usia sebelumnya. Kalau sudah anak kita sudah memasuki usia tamyis, ada beberapa pendidikan yang harus kita berikan. Barangkali ada pun masalah kelembutan cara kita bergaul dengan cara yang baik Tidak terlalu beda jauh dengan jika anak itu di bawah umur 7 tahun Mulai dari kita biasakan untuk jujur Tidak gemar mengambil milik, tidak boleh mengambil selagi bukan miliknya Itu adalah mulai dari sebelum umur 7 tahun sampai setelah 7 tahun tetap jadi kita didik karena anak itu masih kecil perlu pengarahan. Tidak terlalu beda jauh dengan usia di bawah tujuh tahun. Cuman kami ingin tekankan di sini apa yang harus kita lakukan di saat anak masuk di tujuh tahun berkenaan dengan kewajiban kepada Allah. Ada hal yang harus kita perhatikan bahwa anak-anak kecil selagi belum balik maka dia tidak mendapatkan beban kewajiban dari Allah. Dia tidak wajib melakukan sholat Tidak wajib berpuasa Tidak wajib meninggalkan kemongkaran Itu anak Selagi belum balik Usia 7, 8, 9 jika belum balik Tetapi kita harus tahu bahawa Biarpun Sang anak tidak wajib melakukannya Tapi Ini yang sering dilupakan Wajib bagi orang tua Untuk mengajarinya Makanya wajib muru awladakum bisolati inda sabain perintahlah anakmu untuk solat kapan itu waktu mereka memasuki umur tujuh tahun jadi kalau sudah anak kita memasuki umur tujuh tahun itu wajib kita mengajari memerintah untuk solat kalau orang tua membiarkan anak umur tujuh tahun tidak solat anak tidak dosa tapi orang tua yang dosa. Karena wajib bagi orang tua untuk memerintah dan mengajarinya, memang bagi sang anak tidak wajib. Tapi bagi orang tua tetap wajib untuk mengajarinya. Tapi jangan mengajarinya di saat usia tujuh tahun langsung suruh sholat, sebelumnya sudah kita persiapkan. Kita kasih mukaddimah di saat usia lima. Nah, menjelang tujuh tahun sudah terbiasa dengan kewajiban-kewajiban. Maka jangan dipikirin kaget, anak itu dibiarkan mulai umur 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun dengan sebebas-bebasnya. Dengan mainan-mainan, kita manja dengan mainan-mainan, ternyata itu semua menjadikan usia 7 tahun. Itu tidak bermanfaat untuknya. Kenapa? Susah. Di saat kita memberikan beban kewajiban kepada anak, yang memang bagi anak tidak wajib, di saat kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajari sholat, susah kenapa? gimana mau rajin sholat, mau rajin ngaji, mau rajin belajar di usia 7 tahun di usia 6 tahun, 5 tahun, kita manja dengan mainan karena sudah disepakati oleh ulama-ulama kecil di bawah 7 tahun yang namanya mainan lebih bagus dari sholat ulama kecil, menurut anak-anak yang namanya mainan itu disepakati anak-anak, lebih bagus dari sholat. Kita manja anak-anak kita dengan mainan-mainan, mulai dari yang kita kenalkan televisi, playstation, dan lain sebagainya. Maka di saat seperti itu, di saat usia 7 tahun, ternyata susah anak kita, kita arahkan untuk sholat. Termasuk mohon maaf, kenapa anak gadis kita umur 7 tahun susah memakai kerudung, apa yang kita tontonkan untuk anak-anak kita. Jadi dalam hadis disebutkan urusan sholat saja, ternyata bukan urusan sholat Mulai dari mengenakan baju yang baik bagi anak gadis, kita ajarkan Jadi harus sudah mulai kita latih urusan berjilbab Kita latih Untuk menonton yang bagus Kita harus, karena yang haram pun harus kita jauhi Kita jauhkan dari anak kita, memang anak sebelum balik tidak bisa disifati haram Karena dia bukan orang mukallaf dalam pembahasan fikih orang mukallaf itu di antara syaratnya yang empat atau yang lima itu adalah bahawa anak itu harus usia tamyis, akalnya jelas Mukallaf itu orang yang mendapatkan beban kewajiban Selagi anak di bawah tamyis, saya lagi tamyis tapi ada nanti akil Balek, tamyis itu berakal, balek Kalau belum balek, belum tam belum mendapatkan beban kewajiban Jadi tamyis belum mendapatkan beban kewajiban jika belum balek ada syarat tamyiz syarat taklif kapan orang itu mendapatkan beban kewajiban ada empat yang satu adalah ya mungkin sisipan saja ini pembahasan dulu sebelum muqaddimah had kita bahas tapi agar tahu saja siapa yang mendapatkan beban kewajiban dan wajib meninggalkan yang haram yang pertama orang berakal jadi orang yang punya akal itu punya yang kedua orang sudah tamyiz yang ketiga, balek. Yang berakal. Tamis, balek. Antara berakal dengan tamis ini adalah biasanya dikabungkan jadu satu. Tamis, berakal, balek. Yang keempat adalah sampai kepadanya seruan dakwah. Artinya pernah dia mendengar tentang Islam. Yang kelima adalah pendengaran atau lihat dalam bahasa fikih dan fatwa itu harus fasih atau diganti dan itu rusak hukumnya. Pendengaran atau penglihatannya benar. Bukan dan sudah mendengar saja, biarpun tidak melihat masih bisa faham atau melihat tidak mendengar. Jadi pendengaran atau penglihatannya. Coba diulas, diulang. Baru orang itu dikatakan dia mau kalah mendapatkan beban kewajiban untuk melakukan sholat, untuk melakukan puasa. Ini adalah jika memenuhi lima syarat. Yang pertama adalah berakal. Dimasukkan di dalamnya adalah tamyiz. Anggap saja jadi satu biar nanti empat. Tamyiz atau di, atau di, dijabarkan lebih gampang Tamyis berakal lebih enak lah Tamyis berakal jadi satu atau dipisah jadi udah boleh karena sama Tamyis itu akalnya jalan berakal kalau orang gila maka dia tidak punya beban kewajiban orang gila tidak sholat tidak dosa orang gila tidak puasa tidak dosa Sampai na'udhu billah, ya kalau itu pekerjaan dohirnya sih jelek. Orang gila berzina, Tidak. Jadi kalau ingin, sholat tidak dosa, puasa tidak dosa, zina tidak dosa, jadi gila. Gampang, selesai. Atau begini, yang tidak sholat, tidak puasa dan suka berzina, namanya? Bagaimana enaknya? dua-duanya tidak enak baik, jadilah orang sehat berakal menjalankan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala baik, yang kedua adalah orang yang balek, sebelum balik, tadi anak kecil belum balek balek ada beberapa syarat orang disebut sebagai balek ada tanda-tandanya usia 9 tahun laki perempuan sama jadi tidak ada balek sebelum 9 tahun usia 9 tahun satu keluar mani usia 9 tahun mohon maaf. keluar mani usia 9 tahun. laki-laki saja didahulukan. laki-laki baru disebut balig adalah kalau sudah keluar mani di usia 9 tahun. Kalau usia 9 tahun belum keluar mani dalam madhab Imam Syafi'i tidak disebut sebagai balig. Ditunggu sampai kapan? Sampai keluar mani. Kalau tidak keluar mani, tidak keluar mani tahun berikutnya sampai ditunggu usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun maka disebut dia orang balig. Kemudian bagi seorang wanita, di samping dua ini sama, usia 9 tahun keluar mani, kalau tidak ditunggu sampai usia 15 tahun baru nanti balik. Kalau usia 10 tahun belum keluar mani, maka ditunggu sampai usia 15 tahun. Atau yang kedua, dan yang kedua. Dan haid usia 9 tahun. Jadi kalau wanita sudah haid, maka dia disebut sebagai orang yang balik. Kalau ternyata sembilan tahun tidak head sepuluh tidak head ditunggu sampai lima belas makanya kalau sudah seorang wanita memasuki usia lima belas tahun biarpun tidak head dan tidak keluar mandi dia sudah pasti menjadi orang yang balik balik itu akil balik dewasa lah kalau sudah balik maka dia punya beban kewajiban atau di pendengaran harus lengkap lima ini semuanya empat empatnya ini kumpul pendengaran atau mata biarpun orang itu adalah tidak gila. Biarpun dia sudah balek, tapi ternyata diciptakan oleh Allah dalam keadaan buta dan tuli. Maka dia tidak punya beban kewajiban. Karena apa? Bagaimana bisa faham pesan Allah, matanya buta, telinganya budek. ya? Makanya pakai atau. Kalau bisa mendengar saja, orangnya adalah berakal, usia balek, bisa dengar. Biarpun buta, masih bisa faham dia atau tidak bisa dengar, melihat, bisa ngerti isyarat yang keempat, atau yang ketiga tadi kalau yang keempat adalah sampainya dakwah kalau ada orang hidup di tengah hutan, tidak pernah ngerti itu apa, apa itu Islam di tengah hutan belantara, yang pesawat jatuh itu tidak ketemu pokoknya di sebuah tempat yang terisolasi tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berhubungan dengan orang lain tidak kenal Islam, tidak kenal ustaz, tidak kenal apa itu Islam, biarpun dia nyembah berhala maka orang itu tidak dosa. Karena apa? Tidak ada utusan yang nyampe kepadanya, tidak ada kiai, ustaz. Jadi orang di tengah hutan, suku apa di tengah hutan tapi enggak pernah dengar Islam. Lah kalau di tengah-tengah Cirebon ini lain. Sudah dengar tiap hari ada ceramah, ngerti agama Islam dan sebagainya. Indak ngerti apa Islam apa ini, biarpun nyembah ketua kabilahnya, ketua sukunya, maka itu tidak disebut sebagai orang mukallaf dan dia tidak bisa dihukumi sebagai orang berdosa. Dan selagi tidak berdosa, maka dia adalah bukan disiksa oleh Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'at kami tidak akan meniksa sampai ada utusan, utusan Rasul Nabi Muhammad atau utusan-utusan. Maknanya di sini yang tidak sampai kepadanya dakwah, maka itu tidak akan disiksa. Baik. Nah, setelah itu Nah, ini Tamiis tadi, jadi Tamiis itu belum punya kewajiban, tapi bagi orang tua yang memenuhi empat syarat ini biasanya Tamiis apa, syaratnya taklif tadi tambah satu Islam, padahal Islam itu kelengkapan kalau orang itu adalah di usia balek, orang kafir asli kok sudah usia balek kemudian akalnya sehat, pendengarannya itu adalah sempurna atau penglihatannya dengar tentang Islam Maka wajib menerima Islam. Makanya biasanya syarat taklif disebut lima. Nah ini, lah ini. Maka ibu-ibu yang punya anak, selagi ibu merasa memenuhi lima syarat ini, maka ibu wajib memerintah anaknya untuk solat di saat mereka usia tujuh tahun. Jangan sampai teredor. Jangan ibu tenang-tenang, kan anak kecil belum wajib biarin. Haram dosa orang tua ini. Ini yang sering salah. Jadi mentang-mentang mumpung masih kecil di pos-posin pak susah ibadah itu tidak nyaman bagi orang yang belum kenal Allah. Apalagi anak tidak pernah kenal Allah suruh dia sholat, jadi pendidikan anak ini diperintah mereka untuk sholat di usia 7 tahun Kalau sudah sampai usia 10 tahun agak keras sedikit, sampai perlu dihukum Biarpun menghukum di bawah 10 tahun juga diperkenankan jika memang ada masalah yang terbukti dari pendidikan itu Dikatakan oleh ulama, kalau ada masalah terbukti biarpun di bawah 10 tahun boleh anak itu dipukul tapi ingat pukulannya bukan pukul bogem lalu sampai terkapar keluar darah bukan begitu ada di bagian-bagian yang tidak membahayakannya dan diupayakan tidak dengan tangan langsung dengan alat kecil apa ini di rotan yang lempur, yang lentur dan sebagainya jadi ini pendidikan untuk anak di saat usia 7 tahun ini harus kita kenalkan kewajiban, yang haram harus dijauhkan tapi untuk melarang langsung, ini berat, makanya ibu bapak dari kecil sudah dilatih. Mulai kecil disalteh, kenal sarung, kenal kopiah, kenal wudhu, kenal masjid, kenal majelis. Ini adalah mukaddimah dan sungguh mulia seorang ibu yang semacam ini. Sebagian orang anak-anaknya -anak dibiarkan begitu saja, tiba-tiba giliran seusia 7 tahun suruh sholat, suruh ngaji. Nggak mau sampai ngadu, bu ya saya punya anak 7 tahun, 8 tahun suruh ngaji, nggak mau selama ini di mana di rumah ngapain main televisi playstation diberikan apa namanya itu game ini oh iya sudah betul itu pendidikanmu pas dengan keadaan saat ini makanya susah untuk sholat betul pendidikanmu menjauhkan anak dari sholat jadi dari kecil nih empat tahun lima tahun dilatih sehingga anak itu sudah sholat sendiri usia kecil sholat Melihat abahnya sholat melihat orang pada sholat Coba anak kecil dibawa ke tempat joget, joget di rumah, dia nggak ngerti, niru saja. Baik, inilah pendidikan anak. Kemudian di samping itu mang harus ada yang kita perhatikan dari di samping pendidikan-pendidikan yang semacam itu, yakni kewajiban-kewajiban juga sampai sunnah-sunnah perlu kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Sunnah-sunnah kita biasakan anak kita untuk yang mulia. Biasanya justru yang teledor begini ini adalah ustadz dan kiai. Mentang-mentang ilmu anak kecil belum wajib, ya eh, kalau orang awam tuh nggak ngerti. Dipikir sudah wajib. Alhamdulillah kalau dipikir sudah wajib diajari mulai kecil. Ini kadang-kadang ustadz yang orang teledor, ustadz teledor, dipikir mentang-mentang nggak -mentang wajib dia biarin nanti saja kalau sudah 7 tahun. Bahkan mungkin istrinya menyusul sudah lama biarin belum 7 tahun kok. Kalau 7 tahun belum balek kok biarinlah bebas-bebasnya mumpung masih kecil. Susah nanti. Susah di saat dia belia dewasa di saat gede, di saat mereka harus kita perintahkan untuk salat, maka baginya salat itu adalah susah dan berat. Kemudian yang lain lagi Bu, untuk mempermudah urusan semacam itu dibesarkan hatinya. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, anak sudah tamyiz boleh jadi imam. Mungkin ibu di rumah, Dedek, ayo jadi imam, dibesarkan hatinya. Diberi tanggung jawab karena seorang laki-laki ini perlu hal-hal yang semacam itu, dididik Sesaat, jadi imam sesaat, untuk mimpin sesaat, untuk M eh. Jadi di saat dia melakukan kebaikan perlu dibesarkan hatinya, agar dia merasa bahwasanya Ini adalah yang disenangi oleh bapak ibunya, anak itu biasanya senang menyenangkan ibunya Senang menyenangkan orang tuanya, jadi kalau melakukan sesuatu, sesuatu kalau disanjung itu senang dan sanjungan itu bukan menjadikan dia sombong, karena anak kecil belum ngerti sombong, yang ngerti sombong itu adalah orang tuanya. Anak kecil tidak ngerti istilah sombong, tinggal kita saja mendidik bagaimana. Kadang -kadang yang mendidik sombong orang tua orang anak kecil tidak ngerti bangga-banggaan, ngerti. coba anak kecil biarpun anaknya orang kaya dilatih dengan sederhana. Dia tidak pusing dengan itu semuanya. Cuma kadang ibunya, eh dedek tidak pantas pakai baju itu, eh norak. Ah, ini ibunya yang ngajari. Jadi mulai dari baju semuanya. Anak kecil tidak mengerti sombong. Karena sombong itu adalah melanggar Allah. Tapi anak kecil bisa terdidik dengan sombong karena perilaku orang tuanya. Membiasakan dengan hal-hal yang mewah. Ya Kemudian mungkin dididik nak. Kamu ini jangan mau kalau diperintah orang. Jadi jadilah orang yang selalu bisa memerintah. Maksudnya benar ya biar orang jadi besar rupanya salah paham. Jadi kalau diperintah orang bandel maunya merintah orang. Akhirnya ada seorang wataknya begitu, salah. Itu adalah mendidik yang rusak. Mendidik tapi dengan cara rusak. Maka semua itu harus dengan ilmu. Diajari ketawaduan, patuh dengan orang tua, mulai dari bahasa yang halus. Cepatiti. Jangan mentang-mentang kecil dimaafkan ada orang itu begitu. Jadi anaknya lompat di rumahnya orang begini begini. Itu di diamin saja. Ada satu anak kecil kadang-kadang Masya Allah nakal. Memang kadang-kadang sudah dibetulin. Cuman kalau orang tuanya ikut marah itu benar dia mendidik. Tapi karena alasannya apa? Masih kecil. Oh tidak. Dididik. Didik. Diingatkan tidak boleh. semacam itu. Sampai anak itu terbiasa dengan akhlak yang mulia. Sampai anak itu biasa dengan hal-hal yang baik. Khususnya di usia tujuh tahun itu penting. Jadi usia tujuh tahun itu masa peralihan. Dari anak-anak menuju dewasa jadi ini saat ini harus kita latih laki-laki nanti makanya kenapa kok kita diwajibkan menyuruh anak sholat umur 7 tahun ke... <tuh> untuk kita persiapkan di saat mereka mencapai usia balek nanti saat itu mereka sudah bisa melakukan sholat semuanya kenapa orang tua menemukan anaknya tidak sholat? subhanallah pertanyaannya itu harus dikembalikan Bagaimana pendidikannya? Orang anak tidak sholat Ada orang mengadu, "Anakku tidak sholat Umur berapa? Umur 15 tahun. Selama ini ngapain? Selama ini di mana? Kenal siapa? Berteman dengan siapa? Mainnya di mana? Ini kan pendidikan. Jadi usia 15 tahun sudah wajib, maka lepas saat itu. Artinya apa? Dia sudah harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya karena dia sudah akel balig. Kalau 15 tahun, baliknya 15 tahun, kadang ada 11 tahun sudah balik, keluar mani, head umur 11 tahun, sudah tanggung jawab saat itu Membawa beban kewajiban, orang tua ini menghantarkan ke situ harus serius di dalam hal ini jangan sampai kita lalai mentang-mentang anak kecil, anak kecil, harus kita perhatian mulai tontonan yang ditonton, yang dilihat apa, mainan kalau ada anak tidak mau pakai kerudung di rumahnya itu bu, jangan disalahkan anak itu sendiri tapi karena orang tuanya selama ini mengenalkan siapa. Nah, kalau anak orang tuanya memasukkan televisi di rumahnya tanpa dibimbing bagaimana nonton televisi yang baik, yang ditonton sinetron dengan gaya model baju ini sehingga muncullah anaknya Pak Haji, endroknya itu ikat pinggangnya yang melorot ke pinggang. Bagaimana bisa semacam itu? Karena nonton TV tidak pernah diarahkan, kena itu tidak baik. Seharusnya begitu. Jangan jadi orang seperti ini, jadilah orang yang seperti bajunya Rasul, Al-Fasiti Fatimah Tizahro, para wanita solehah, ini harus dapat pengarahan Tapi kalau ngelendam, nancep di dalam diri sang anak, akhirnya dia membayangkan yang berjalan itu dia, wah kalau saya pakai begitu kan kelihatan cantik Wah nanti disapa laki-laki Nah -laki, uh, uh, uh. eh, ini orang tua jadi percekcokan atau pertentangan di dalam rumah itu tidak lain mengkoddimahnya, kadang yang membuat adalah bapaknya. Tidak pernah dikenalkan kepada hal-hal yang mulia, tidak disambungkan dengan sesuatu yang mulia, maka di saat anak itu harus mandiri karena punya beban kewajiban, maka dia bisa memilih sendiri dan yang dipilih adalah salah orang tua ikut dosa di dalam hal ini. Maka harus benar-benar, baik inilah adalah salah satu ada beberapa hal Uh, yang harus perhatikan di saat anak mulai menjelang usia tembis sampai usia balek, akil balek, ini harus terus kita biasakan mereka dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharoman-keharoman untuk kita persiapkan di saat mereka sudah mendapatkan beban kewajiban sudah punya kebiasaan Insyaallah tidak akan menemukan anaknya meninggalkan sholat. itu. Tidak akan menemukan anaknya melakukan yang haram. Kan sudah dikasih tahu di usia tampil tidak boleh nak ini haram. Hakikatnya belum haram untuk anak kecil. Tapi dikasih tahu ini dosa yang tidak salat dosa Allah tidak cinta Allah murka Terus dipupuk ditanamkan di hatinya. Maka dengan pendidikan yang semacam ini. Anak akan mudah terarah. Semuanya tidak lepas juga dengan permohonan kepada Allah. Dua-duanya harus dilakukan. Tidak cukup kita menangis memohon kepada Allah anaknya dibiarkan sambil nonton televisi atau apa. Ya Allah semoga anakku rajin sholat. Ya Allah nangis mana pendidikanmu? Atau sebaliknya kita mengandalkan kecerdasan teori mendidik karena dia seorang sarjana pendidikan tanpa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak nyambung. Minta lah kepada Allah, Allah ma'inni ala zikri wa syukri wa khusni ibadatik. Minta perlindungan kepada Allah untuk bisa menyukuri nikmat Allah. Untuk bisa melakukan ibadah dengan benar, menyuruh anak adalah pendidikan yang benar. Kadang-kadang lemah. Khususnya ibu. Ibu itu lemah. Lemah, lemah. Bapak teledor. Sama. Ini. Ketemunya sama ujung-ujungnya. Kalau bapak itu ngendengin. Kalau ibu itu enggak tekaan mah rusak. Nah. Kalau bapak lebih gampang. Kalau ibu enggak enak, apalagi anak bontot, apalagi anak yatim, bapaknya enggak ada ini. Sehingga anaknya ngelanggar biarkan. Modal ini harus tanggung jawab besar Para nah. ibu yang ditinggal oleh orang suaminya anak-anak ini atau anak bontot. Anak pernah sakit 3 tahun sakit. Wah, ini biasanya bakat jadi setengah setan tuh. Anak keluarnya lambat. Maksudnya lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun baru punya anak, ini biasanya bakat. Karena apa? Cinta yang berlebihan. Salah tapi cintanya. Usia tujuh tahun dibiarkan, buandelnya setengah mati. Masya Allah. Eh bapaknya, eh ini, eh hey, ibunya. Musibah, jadi mohon ini diperhatikan kayak begini-begini, ini harus kita persiapkan. Makanya kasih sayang kita kepada anak itu adalah masa depan yang panjang. Anak mulai tujuh tahun kita persiapkan. Nah kalau sampai anak kita nanti ketabrak mobil sakit cacat kakinya itu kan makanya kita ajarin nak kalau jalan sebelah kiri kalau nyebrang tengok kanan tengok kiri baru nyebrang kalau lampu merah berhenti nak ini maksudnya apa? agar anaknya itu selamat jangan sampai nanti waktu sekolah ketabrak lalu cacat ini jasad saja yang dipikir tuh lo rambu-rambu di akhirat nanti rambu-rambu yang menyelamatkan dia ini harus kita perhatikan nah ini haram ini halal ini haram ini halal ini boleh ini tidak boleh ini seharusnya lebih diperhatikan kenapa karena sudah masuk usia balik nanti lihat melanggar haram neraka melakukan yang baik surga kita kadang kurang cinta kepada anak Urusan dohir, urusan jasad, kemaslahatan di dunia sangat kita perhatikan tapi urusan akhirat kita sering teredor Urusan sekolah pun begitu Urusan sekolah, sekolah agama dengan sekolah umum padahal kalau hati kecilnya orang beriman mengatakan sekolah agama lebih penting dari sekolah umum akan tapi pada hakikatnya, kenyataannya membuktikan bahwasanya sekolah umum lebih dibentinkan dari sekolah agama sekolah umum lebih penting dari sekolah agama jadi kalau membayar anaknya kalau anaknya lagi sekolah umum para bapak ibu, itu dilatihkan dibayarnya berapapun, bahkan sampai nyogok-nyogok kadang-kadang, na'ualtubillah bayarnya tuh ratusan ribu daftarnya jutaan, diterima mau, tapi sekolah dininya itu dimintai sumbangan 25 ribu per bulan 5 ribu itu katanya keberatan, sudah begitu gembar-gembarnya, pengen anak soleh anak soleh, doain anak soleh Nah, nah. Serius kalau minta doa. Urusan sekolah lihat. Giliran sekolah SMP atau SMA masyaallah kalau sudah anaknya lagi sakit pinggungnya, Nak. Jangan sampai tidak masuk sekolah, Nak. Ayo minum jamu, dibijitin, dikasih minyak biar anget ya, pakai jas masuk sekolah ya, Nak. Biar nanti kamu enggak ketinggalan, jangan sampai enggak lulus. Iya, Ma. Sakit masuk sekolah SMP atau SMA betul ditunggu oleh ibunya, keluar kan, enggak apa-apa kata mama, sehat, cepat sembuh ya Masya Allah bawa pulang, itu urusan pendidikan sekolah umum tapi kalau maturus sahdini ya sekolah agama demam sedikit saja, kata ibunya, sudahlah nak sekolahnya besok saja ya enggak apa-apa di rumah, Allah sudah begitu kalau ketemu kiai selalu minta doa, semoga jadi anak, soleh coba mana kecerdasan kita itu memang jadi dokter boleh, memang enggak. Dokter yang kenal Allah. Nah ini usia tamis ini harus mulai kita pilih kebenaran. Sekolah bukan yang penting mewah, yang penting anak selamat. Jangan ditempatkan di sekolah yang akidahnya enggak benar, hati-hati. Saya ingin mengambil Al-Quran hanya saja, karena Al-Qurannya di sana baik. Hati-hati. Kekaguman itu akan menjadikan orang kepleset. Oh, karena di situ disiplinnya bagus. Ke bawah. Anda menyumbangnya ke tempat yang sesat itu juga dosa Nyekolahkan anak, pikir tuh biarpun anak kecil Tapi anak saya sekelah masuk situ hidup baik Orang kafir pun banyak yang akhlaknya secara dohir baik Tapi hakikat iman itu yang kita cari Sekolah itu penting, akidah yang benar nomor satu Bukan favoritnya sebuah sekolahan Bukan mazhurnya sebuah sekolahan Tapi selamatnya akidah anak kita Pikir di mana anak kita sekolah kita ketinggalan anak kita setahun enggak ada masalah untuk selamat akidahnya enggak pak saya keluarkan karena saya baru tahu sekolah di situ adalah ternyata akidahnya enggak bener itu ngajari orang kurang ajar sama orang lain nyaci maki ngolok ngolok deh ini awas berarti anak saya mau jadi anak bahaya ini saya keluarkan wah hebat nih berjuang ada sekolahan ngajari dikit-dikit sesat -dikit mit'ah ibunya pusing sebenarnya cuma ngentengin lihat ya enggak apa-apa yang penting biar nunggu tamat SD kenapa enggak dipindah aja sekarang dipersulit terserah, cabut sekolah, selamat yang penting anak kita giliran masuk selesai SD mulai ngerti, nyalain orang tua itu bid'ah mah, itu syirik mah, itu sesat mah tolong diperhatikan, ini bukan masalah, sepele bakal kebawah itu anak, bakal memusuhi orang tuanya menghantarkan ke neraka coba dipikirkan ini, kayak begini ini kadang kita terheran-heran Masya Allah orang tuanya Masya Allah, sangat benar akidahnya tapi ternyata anaknya sekolah di mana hanya terkagum-kagum dengan sebuah promosi atau yang lainnya keselamatan akhidah ini yang paling penting ini adalah bahasa cinta kami kepada para jamaah mungkin ada di antara anak para jamaah atau cucu para jamaah atau ponakan para jamaah ternyata sekolah di tempat yang mendidik anak untuk kurang ajar kepada ulama maka saat itu dikit-dikit mengatakan sesat seperti yang akan kita laksakan sebentar lagi ini, maulid Nabi, tawasul, akhirnya majelis tahlilan atau kedengan orang lain. Dia nggak paham, nggak ngerti masalah hilafia. Hilafia itu anda boleh, kita boleh. Anda meninggalkan mangga, tidak melakukan mangga, melakukan mangga. Hilafia itu begitu. Tapi ini nggak ngerti hilafia. Selalu orang harus ikut aku sama. Kalau nggak ikut aku adalah, Hih! wah, sudah begitu masih saja anaknya disekolahkan di situ. Apa yang anda cari? Memang kadang-kadang mengingatkan orang halus, kadang-kadang ada sedikit keras. Barangkali saat ini harus agak keras. Anda harus mengambil satu keputusan. Anakku harus selamat, cucuku harus selamat. Di akhirat ini lo nanti tanggung jawab di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di depan Allah Swt, di hadapan Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Anda menyumbang kesolongan itu, Anda menyumbang untuk maksiat karena untuk menjelekkan orang lain itu, mencaci orang lain, maksiat. Ini harus perhatikan. Kadang-kadang Masya Allah. Kita hanya bisa berdoa ya Allah, semoga berikan petunjuk bimbingan kepada mereka ya Allah Orang-orang yang saat ini menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang semacam itu ya Allah Kembali ke TPK di kampung kita, selamat Itu yang telah terbukti mencetak ulama-ulama Ini sekolah baru kemarin sore, baru-baru Pesantren, -baru. madrasah Dan memang kita juga kadang-kadang agak kagok ya Ada sebagian pesantren ya, ternyata kurang mementingkan akhlak Sehingga tidak mempertingkan pendidikan akhlak. Sehingga anak di situ banyak bandel dan sebagainya. Ya, ini yang menjadikan menjadikan sebuah, menjadikan orang tua ini ragu-ragu. Padahal strategi membuat sekolahan itu dari orang-orang yang berpengalaman, yang sekolahnya jadi itu cuma dua hal, toh, tolong perhatikan. Yang lainnya nanti. Dua hal ini orang tua mudah tertarik. Nah Jangan tertipu dengan dua hal ini. Pentingkan akidahnya. Dua hal ini apa? Pokoknya yang pertama, usahakan. Qurannya hebat. Sebentar membaca Al-Qur'an, fasih. Satu Al-Qur'an. Dua sholat. Ini adalah strategi. Pokoknya bagaimana anak itu bisa rajin sholat. Pagi-pagi di rumah, bab, ibu bapaknya masih ngorok, dia sudah wudhu dan sholat. Itu orang tua akan tersentuh, itu tak. Akhidah yang paling penting lagi ini. Cuman ini kalau sebuah sekolahan, baik sekolahan yang atas nama agama atau pendidikan agama. Kalau sudah ngambil dua rumus ini, bakal digemari oleh orang anak saya baru sebulan bacaannya fasih fasih fasih subhanallah pagi-pagi bangunin mama mama sholat nah dua toh akidahnya mana? akidah paling penting kalau cuma dua ini bisa mungkin ini ada strategi itu Bang dipahami kita ngobrol dengan beberapa para orang yang berhasil memang itu harus kita berhatiin makanya kalau kita membuat sekolahan kalau bisa diutamakan dua ini karena ini adalah jurus paling ampuh bisanya itu tapi yang lainnya Awas hati-hati, dikit-dikit bid'ah, sesat bid'ah, sesat. Ada orang mengingatkan Buya, jangan membahas masalah khilafiyah. Punten, saya tidak membahas masalah khilafiyah ya Ustaz, kami ingin menjelaskan masalah khilafiyah. Yang mau melakukan mangga yang tidak mangga, itu tugas kami, tapi kami akan mengejar orang yang enggak ngerti khilafiyah. Itu loh yang membuat masalah. Kalau masalah kunut tidak kunut khilafiyah dari zaman dulu. Ini khilafiyah sederhana, yang tidak kudut mangga, yang kudut mangga. Itu adalah masalah khilafiyah. Yang bermasalah adalah orang yang mencaci orang lain, mencaci bukan khilafiyah. Itu yang diperhatikan, mencaci bukan khilafiyah jadi ini ada banyak masalah, tolong diperhatikan pendidikan anak kita ini usia 7 tahun biasanya memasukkan sekolah mana yang paling bagus, di sini? oh tidak mikir masalah akidahnya tolong tanyakan kepada guru-guru dan para masyayih, para ulama keselamatan anak, tolong ini yang paling harus kita perhatikan kadang kita sering lalai di dalam urusan yang semacam ini ini masalah pendidikan anak, tolong diperhatikan anak kita adalah masa depan kita di dunia dan di akhirat sampai ada anak Baru SMP SD kelas 5, itu sudah berani kurang ajar sama ibunya, bapaknya, ibunya pernah menangis, ngadu, menangis, karena ibunya salah. Jadi kalau sholat itu sudah diperhatikan ibunya, dilihat aja, sampai urusan takbir sama meletakkan tangan, mama ini, jadi rupanya kerjaannya hanya ngontrol, kayak intel begitu, uh, kayak dia yang paling hebat malaikat. Jadi ibunya sholat dilihat terus sudah begitu lihat. Mama itu salatnya begitu. Jadi enggak pakai adab, enggak pakai ini padahal masalah sederhana urusan meletakkan tangan di sini. Urusan. Jadi sampai hal sepele lihat. Ari apa? Sudah terdidik kurang ajar. Itulah pendidikan yang tidak dibenarkan itu. Baik, itu adalah banyak terjadi. Tolong ini harus perhatikan di mana anak kita sekolah. Anak kita masuk sekolah pendidikan umum sekali 100% itu masih lebih selamat daripada masuk sekolah agama yang di situ adalah menyesatkan. Umum SD umum sorenya ngaji di TPA, masih selamat. Daripada pakai dikemas agama, sekolah agama tapi ternyata akidahnya adalah itu akidah yang suka jelekkan orang lain, tidak ngerti berbeda pendapat itu. Itu akan dididik anak kita menjadi anak-anak yang keras. Tegas bagus tapi keras, enggak bisa nerima pendapat orang lain. Seolah-olah hanya gurunya itu saja yang paling benar, sheikhnya yang benar, mufti yang paling demar, benar ulama yang lain salah, tidak perlu taklid. syafi'i adalah ah ah ah mengajari orang-orang yang tidak karu-karuan harus diperhatikan wallahu a'lam bisawab semoga Allah membimbing kita semua sehingga anak-anak kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kita akan membaca hikmahnya Ibn Atwa'il As-Sagandari hikmahnya cukup panjang tapi akan kami simpulkan saja nanti al-hikmah adhaniyah wal-arba'un hikmah yang ke-42 Latar hal, kalim sunnah Ibrahim Allah Taala nafahana Allah bihi, wabi ulumih, wabi ulumikum fidah. Reina amin ila angkal. Latar hal, minggaunin ila gaunin. Jangan sampai engkau itu di dalam perjalananmu itu dari makhluk menuju makhluk. Kau itu makhluk. Kamu saat ini menjalankan menjalani sebuah perjalanan. Kamu harus tahu tujuanmu adalah Allah. Jangan sampai perjalananmu itu adalah dari makhluk ke makhluk. Fatakunuka kima ka khimarir ruha. Sehingga kamu itu seperti khimar gilingan penggilingan. Jadi ada di Arab itu penggilingan itu adalah bulat begini. Ada khimar, khimar itu muter muternya itu membawa memutarkan batu untuk giling gandum, giling, delai, giling apa itu Rrr, muter jadi ya muternya tetap situ-situ aja biarpun dia berjalan capek tetap saja dia di di tempat jalan di tempat ya siru berjalan seolah-olah dia melakukan sebuah perjalanan itu khimar ya. khimar anggap saja sapi ya dia melakukan sebuah perjalanan wal makan ala diirtah ala ilaihi dan tempat yang dituju, wala'li irtahalaminhu, yaitu tempat ia berangkat. Oh, sama kan? Ini lagi, sini lagi, ini lagi. Itu adalah khimar. Jadi kalau kita mencari makhluk dari makhluk ke makhluk seperti khimar, wala'kin akan tapi irrahal berjalanlah engkau, minal akwani ilal mukawin dari makhluk ke makhluk ke sang pencipta Allah. Sang pencipta yakni Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhan mulah engkau akan mengakhiri perjalananmu. Perjalanan kita terakhir adalah rida Allah, bukan yang lainnya. Wangdur dan lihatlah juga ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firman al-Asbada Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi barang siapa yang melakukan hijrah kepada Allah dan rasulnya fahijratuhu maka hijrahnya ilallahi wa rasulihi maka dia akan mendapatkan Allah dan rasulnya Wa man kanat barang siapa orang melakukan satu hijrah pergi ke satu tempat ila dunyazusibuha kepada dunia untuk mendapatkannya cari dunia Ila dunya yusibuha Pergi ke satu tempat cari duit Dapat duit Atau imraatin atau cari wanita Yang kehuha untuk dinikahi Fahijratuhu ila mahajaru ilahi Maka hijrahnya ya Sesuai apa yang ia cari dan ia inginkan Kalau pergi ke tempat jauh Cari fulus Ya dapat fulus Pengen menikah dapat istri Faham, maka fahamilah Kaulahu wa alaihi salatu wa salam sabda Nabi saw. Wataamal hadal amra dan renungi ini semua. Ingkun tidak fahmin jika engkau tergolong orang yang punya pemahaman. Di sini Ibn Ataillah menjelaskan bahawa ada tiga model manusia di dalam perjalanannya ini. Ada manusia yang pertama inilah yang beruntung yang di dalam hijrahnya hijrah minal mukawinati ilal mukawwini dari makhluk kepada Allah. Yang kedua adalah minal kauni ilal kaun dari makhluk ke makhluk. Yang ketiga adalah minal, uh, minal kauni yang ketiga adalah minal mukawwini ilal mukawinati dari Allah kepada makhluk yang kita bidik adalah yang pertama yang kedua jelek, yang ketiga lebih jelek kita ingin kita jadikan semua aktivitas kita ini punya makna menuju Allah apapun kita ingin bahwasanya apa yang kita lakukan mencari fulus kerja di kantor ngelembur punya perusahaan, pabrik itu ngumpulkan duit tapi kita ingin bahasanya duit kekayaan kita ini untuk bekal kita untuk berhijrah kepada Allah jangan sampai kita derajat yang kedua cari duit hanya untuk pokoknya senang-senang saja di dunia lah ini biasanya orang hijrah dari dunia ke dunia misalnya cari duit hanya untuk bersenang-senang urusan dunia saja apalagi dengan kemaksiatan Masya Allah kita ingin bahasanya semua aktivitas kita yang kita lakukan ini kita arahkan untuk Allah karena Allah Anda boleh jadi orang kaya tapi kayamu untuk apa bisa menyantuni fakir miskin membuat pesantren masjid wah ini kaya yang dia harap jadi ini adalah orang yang bisa benar-benar faham mencari dunia berkiprah di dunia berhasil di dunia tapi yang tujuh adalah Allah subhanahu wataala ini maka ini membenahi niat. Membanai niat Dan niat yang benar itu akan dibuktikan oleh perilaku Kalau ada orang bekerja saya ingin cari riski sebanyak-banyaknya Kenapa? Ya biar nanti saya bisa baik infak dan setekah bantu fakir miskin Baik, bekerjalah Niatmu akan dibuktikan oleh perilakumu Di saat banyak duit gimana? Kalau banyak duit malas, berarti bohong niatmu dulu Ini yang membuktikan niat kita yang benar itu adalah perilaku Hakikat dan masya Allah banyak orang yang dermawan, ada orang yang kaya raya itu kaya gak ruki itu, pejabat ternyata untuk membantu Islam, jadilah pejabat, jangan hanya misalnya cita-cita nanti saya akan angkat kaum muslimin, Islam akan dibantu dan sebagainya, waktu mau jadi pejabat misalnya, setelah jadi lupa semuanya, jadi itu golongan orang yang ketiga nanti yang mengerikan yang pertama itu, jadi mari kita upayakan semuanya banyak amalan dunia ternyata nilainya akhirat banyak disebutkan Rasulullah berapa banyak pekerjaan yang dohirnya adalah urusan dunia tapi ternyata hakikatnya adalah punya makna ukhrawi kerja anda jualan anda bagaimana punya makna ukhrawi yang anda pikirkan bagaimana dengan uang ini aku bisa memberi nafkah anakku nafkah tidak cukup untuk apa? agar anakku bisa makan dan bisa sekolah. Makan yang bagaimana? Halal. Sekolah di mana? Loh, ternyata enggak cukup cari duit, Dok. Kadang cari duit dinafkahi dikasihkan makan untuk anak kita yang benar, beli baju yang tidak benar. Wah, oh, repot. Jadi dunianya adalah tidak menuju akhirat. Jadi makanya benar, halal itu belum jaminan selamat, selamat. Yang haram itu langsung tol ke neraka, tapi yang halal itu belum tentu selamat. Kalau orang mengambil yang haram, bekerja dengan cara yang haram, ini jelas dunia nya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi yang punya halal belum tentu tu. Halal kerjanya meres keringat, banting tulang. Masya Allah, halal. Tapi setelah dapat duit, dibelanjakan yang haram. Beli baju yang tidak menutup aurat, dipakai istrinya jalan-jalan setengah badan bajunya Anaknya pun begitu. Atau ternyata untuk nyekolahkan anak, tapi sekolah yang menyesatkan anak, kayak tadi itu. Jangan dianggap ceri kita dapat pahala. Semua keringat yang netes jadi neraka. Ini. Tapi Masya Allah berpikir, Ya Allah, anakku akan aku sekolahkan yang baik. Biar ngambil kedokteran, gak apa-apa, tapi kedokteran, dokter yang kenal Allah. Makanya aku wajibkan dia ngaji, seminggu sekali dia harus ke tempat ini, harus kenal ulama. Tolong yang anaknya sekolah umum harus bisa mendata ulama soleh ada di mana. Dan berapa kali sebulan ziarah. Berapa kali dia berhubungan, kadang sering lalai, khawatir nanti menjadi sombong karena punya, punya keahlian, pakar ekonomi dokter, politik, punya keahlian merendahkan para ulama, musibah itu bagi anak kita belajarnya ke siapa lagi nanti ini harus kita perhatikan jadi kita jadikan upaya kita dalam bekerja urusan dunia ini untuk Allah yang kedua adalah orang rugi itu upaya dari dunia-dunia jadi kalau cari fulus ada orang nyari duit ternyata saya ingin bangun rumah yang bagus setelah itu saya pengin ya, pengin saya menikmati tok rumah. Dari ya. duit capek hanya pengin bangun rumah bagus untuk itu saja, bukan untuk ibadah. Beda. Saya pengin bangun rumah untuk apa? Bangun rumah agar istriku terhormat, agar di situ aku mudah beribadah, agar agar aku terjauh dari yang haram. Itu beda dengan orang yang mencari dunia hanya untuk dunia dan sungguh rugi kalau kita mencari dunia hanya untuk dunia. Digambarkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari seperti khimar. Muter khimar itu muter-muter di penggilingan itu enggak narik penggilingan muter cuman bedanya khimar ada manfaatnya kalau kita enggak ada tujuannya kalau khimar muter itu tujuannya adalah untuk giling masih ada hasilnya patuh dengan yang nyuruh kita ini enggak patuh dengan Allah makanya kita lebih hina daripada khimar khimar itu memuteri gilingan itu hasilnya apa? tepung jadi khimar itu biarpun muter tapi dia memenuhi keinginan sang tuannya tapi kita itu muter dari dunia ke dunia tidak memenuhi maksud atau perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lebih hina dari yang namanya khimar itu. Yang terakhir ini yang lebih mengerikan. Dari Allah kepada makhluk. Subhanallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah dijadikan kendaraan untuk dunia. Mahal agama itu mungkin dengan aktivitas dakwahnya Ustadz dengan dakwahnya Ustadz dengan manajemen dakwahnya Ustadz dengan ceramahnya Ustadz dengan majlis taklimnya Ustadz dengan pesantrennya ternyata di balik itu semua hanya untuk mencari dunia jangan dikatakan tidak ada karena Rasulullah sudah menyebut ulama su' yang sudah diliputi dengan hubbul mal dan hubud dunya dan itu ada Karena Rasulullah pernah menyebut, itu ada dan pasti ada ulama' yang berkecimpung di dunia agama tapi ternyata Allah dijadikan kendaraan hanya untuk mencari dunia Itu lebih hina dari yang sebelumnya Berkecimpung di dunia ibadah Oh, kayaknya Masya Allah Ustadz, Qiyai, ulama' Masya Allah Akan, Tapi ternyata yang ada di benak dan hatinya bagaimana? Bisa mengumpulkan dunia Bisa mengumpulkan kekayaan mengumpulkan pangkat, biar orang-orang pada berkumpul di sekitarnya, pejabat-pejabat tunduk, aku minta apa saja gampang, ngomong apapun bakal dipatuhi omonganku. Ah, itu saja yang dicari. Hati-hati dan ini banyak. Dan memang betul nih disebutkan bahwasanya media dakwah itu lahan subur untuk melakukan kemaksiatan bagi orang yang hatinya tidak dijaga. Oh, luar biasa jangan dianggap agama remeh, agama itu mahal orang mau jadi wali kota, bupati, itu harus deket sama kiai, sama mampir masjid mau percaya atau tidak kalau orang mengatakan agama rendah, nggak ada nilainya, salah orang mau jadi apapun, urusan dengan namanya agama biarpun benar atau tidak benar, tapi agama itu dibutuhkan orang itu mau jualan saja, ternyata agar pembeli itu percaya, bilang wallahi ini saya mahal Allah itu agama itu mahal lah ini kalau sudah pakai Allah untuk cari dunia seperti orang bersumpah demi Allah hanya untuk mencari rupiah padahal bohong dalam sumpahnya ayo kita koreksi semuanya dan mohon didoakan kami yang seolah Allah ceramah sana jadi belum kita belum punya jaminan surga kita belum ada jaminan kalau kita bakal khusnul khotimah tapi kita senantiasa berusaha mohon kepada Allah dan mohon didoakan agar kita tidak tergolong orang yang mengendari Allah untuk cari dunia, kalau orang jahiliyah orang jahiliyah itu menyembah berhala untuk mendekat kepada Allah tapi ini, ulama' ini orang yang pakai menyembah Allah, tapi untuk cari dunia, maksudnya mengendarai Allah untuk cari dunia, ini lebih busuk pangkat yang terakhir semuanya mungkin, yang punya yatim piatu yayasan pesantren semuanya, pengurus masjid, gelar ustaz ini adalah mungkin sekali dengan gelar-gelar dunia itu ternyata menjadikan dijadikan upay apa alat untuk mencari dunia dan ini yang pernah diingatkan oleh Imam Ghazali dalam mukhtimah kitab bidahul hidayahnya dan bacalah itu adalah kitab yang harus dibaca oleh semua orang dari Allah di situ disebutkan orang menuntut ilmu ternyata ada tiga yang pertama mencari ilmu untuk cari dunia itu hina busuk Figurnya wah nanti kalau jadi kiai enak, kiai pakai mobil, kiai enak dijemput sama dicium tangan bolak-balik. Oh, oh, oh. Ayu, ya, raja. Maka itu harus semoga Allah menjaga ulama-ulama kita semua. Jangan sampai di dunia nanti ternyata selamat, kayak di dunia kayak punya surga, ternyata di akhirat tidak punya surga. Ada sebuah riwayat yang mengerikan para ulama melewati riwayat itu pada menangis. Ada orang itu ngobrol dengan temennya kaget, heran. Loh, kok itu ada di neraka? Bukankah itu guru kita yang ngajar kita setiap hari? Muridnya masuk surga, gurunya masuk neraka, karena gurunya pendusta. Jadi mohon didoakan semuanya, kami yang berbicara, kalau anta kepada kami, mengambil ilmu, artinya secara koidah, kami menuntut Anda bersyukur kepada kami Dengan mendoakan agar kami selamat Itu saja Bukan yang lainnya Bersyukurnya adalah Doakan kami agar selamat Doakan kami agar dijaga oleh Allah Jangan sampai para pendengar Para hadirin semuanya selamat Masuk surga Ternyata kita tinggal di neraka Dan itu mungkin Tertinggal di neraka Makanya tolong kasih sayangi kami ini adalah pendidikan dari Dr. Muhammad Said Ramadhan Buti, selalu melihat orang lain sepertinya surgaku ada di orang. Ini. Ada di orang ini. Ada di orang ini. Tolong doakan agar aku selamat. Agar kami ini selamat. Jangan sampai kelarnya di dunia oh kaya ahli surga. Ceramah sana sini, oh hebat. Tapi ternyata tidak punya bagian surga. Nyumbau surga saja tidak bisa. Itulah orang yang hijrah dari Allah. Ternyata muda-cudunya. Semoga Allah mengampuni kami semuanya, Mengampuni kita semuanya, menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishowab. Enggak silahkan. Ya, Dua pertanyaan aja. Karena jas. waktu sudah malam. Ada sebuah pengumuman. Hadirin Rahmatullah. Hadirilah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 1432 Hijriah. Haul Guru-Guru Mulia dan para sesepuh Serta milad Ponpes Al-Bahjah dan Radioku Yang bertempat di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Pimpinan Al-Mukarram Buya Yahya Jalan Pangeran Cakrabwana Blok Kudang Air No. 179 Sendang Sumber Cirebon. Adapun waktunya pada hari Ahad tanggal 6 Februari 2011 bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Awal 14.32 Hijriah pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih atas perhatiannya dan untuk selanjutnya sesi tanya jawab kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. Pada banyaknya saya hormati saya mau bertanya tiga pertanyaan. Yang, pertanyaan yang pertama yaitu hadis nabi bagaimana penjelasannya tentang hadis nabi tentang hadis hadis nabi alimu auladakum sibah atau arima ya kami ulangi saya pertanyaan pertama itu tentang hadis nabi alimu auladakum biko dari ukulihi 'Alimu auladakum biqadri mungqilihi. Terus yang kedua, masih hadis lagi. At-tazwiju baraka wal waladu rahmah wa khirimu auladakum. Ulangi apa? At-tazwiju baraka wal waladu rahmah wa khirimu auladakum. Yang menjadi pertanyaan, istri yang jadi barokah itu istri yang bagaimana dan anak yang menjadi rahmat itu anak yang bagaimana? Terus yang ketiga, tadi tentang disebutkan masalah balik, anak itu sudah menanggung tanggung jawab sendiri. Nah yang dari pertanyaan, kalau anak laki-laki atau -laki perempuan itu sudah balik, orang tuanya itu masih memberi nafkah atau tidak? Itu saja atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. masing kurang beli maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Buya, saya mau bertanya tentang membaca Al-Qur'an di luar atau di dalam salat, Buya. Apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berdoa ataupun apa ketika menyebut nama-nama nabi sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa? Dan saya sering mendengar ketika sholat Jumat, Buya, surat Al-Alaq itu katanya Kang, ya Pak, yang terakhir tuh yang Sufil Ibrahim wa Musa banyak yang mengatakan alai salam, apakah itu Rasul mengajarkan, Buya? Dan apakah datang di tempat hisab juga Rasul membacakan doa? Yang kedua saya mau tanyakan di daerah saya ada sebuah ini bu ya setiap hari saya men, apa belajar, nah, di setiap hari Rabu kami mengadakan suatu tahlilan bersama bu ya. Jadi saya harus meng, yang saya pentingkan mana dulu bu ya waktunya bersamaan, malam menuntut rapuh. ilmu dulu. Ma malam Rabu. Iya malam Rabu. Tahlilan sama? Tahlilan menuntut ilmu belajar, waktunya sama bu ya mohon saya minta penjelasannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, dua dan ibu buat satu aja barangkali cek cek cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan usaha kaligrafi atau usaha yang membuat hiasan dinding dengan ayat-ayat Allah atau mungkin doa-doa, apakah ini termasuk yang merendahkan ayat-ayat Allah dengan menjual harga murah? Dengan usaha tersebut dia memberikan penghasilan yang bisa jumlahnya besar gitu, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tentang Hadis Alimu awladakum Biqadri ukulikum Kita tidak pernah menemukan hadis bunyinya semacam itu Tetapi yang pernah kami dengar adalah Kalibunna sa'ala qadri ukulihim Cuman Alimu awladakum biqadri ukulihim itu kami tidak menemukan hadis tapi itu maknanya benar kalau ngajari anak kita disesuaikan dengan akalnya maknanya ajari anakmu sesuai akalnya. Cuman untuk kita mengatakan hadis harus ada jelas. Kami selama ini belum pernah menemukan hadis yang semacam itu mungkin bukan hadis tapi perkataan ulama. Al limu ola ini wallahu Jadi yang pernah nyampe kepada kami hadis itu al kallimun nasa ala qadri muk. Al rasul yukallimun nasa ala qadri ukulihim. Nabi Muhammad itu kalau ngomong dengan orang sesuai akalnya. Tepat sama orang setengah-setengah ya ngrendah nuruni. Jadi dengan orang cerdas Rasul bisa. Jadi sama orang Badui Nabi Muhammad juga meladeni gaya mereka ini. Tapi itu maknanya adalah barakal limunasal qadruqu likim, ukulihim. Jadi maknanya yang disampaikan tadi betul. Anak kecil kan manusia ya. Jadi alibun nasa apa kalimun nasa ala qadri qulim omongi manusia itu sesuai dengan akalnya mereka. Manusia, anak kita kan juga manusia. Itu istilahnya makna pendidikan bahwasanya harus sesuaikan kalau ngomong dengan anak itu sesuaikan jangan ngomong anak kecil sesuai dengan akal kita enggak. Anak kecil ya sesuaikan. Dan itu adalah sudah sudah dipahami oleh semua orang. Cuman kadang-kadang hanya terbatas di usia kecil. Kadang kita ngomong sama anak kecil ngomong pelat ni, ni, ni, ya, apa, di, di, ini nih nih siapa ya. Ditik nih anak kecil ya? anak kecil ngomong sama anak kecil dengan bahasa anak kecil padahal bapaknya alim profesor doktor tapi ngomong sama bayinya kayak kayak bayi ya begitu ya kan ngomong sama anak kecil assalamualaikum ati-ati wahai anakku ya masih bayi umur 2 bulan ya gila dia sakit ya ya kayak begitu nah, ini adalah cara mendidik anak itu harus dikembangkan usia 7 tahun sesuaikan usia ini dewasa usia berkembang nanti insyaallah setelah ini anak mulai akil balig ini cara berbicaraannya sudah beda Karena akal balai kita sudah mulai senang sama lawan jenis. Bagaimana kita mengarahkan menyenang lawan jenis yang benar, jangan sampai terjerumus. Nah itu qadri ukulihim itu adalah disesuaikan dengan akal mereka. Gudan at-tazwiju barokah itu juga kita tidak pernah menemukan hadis yang semacam itu. At-tazwiju apa tadi? Barokah wal-walatul rahmah dan sebagainya. Tapi maknanya jelas di dalam pernikahan adalah barokah. Nah, anak itu adalah rahmat tapi ingat amanat juga harus tahu jangan hanya senang dengan rahmat tapi tidak didedik jadi bencana itu tapi kalau mengatakan hadisnya memang kita harus hati-hati ya kalau kita tidak tahu itu hadis, kita tidak berani mengatakan itu hadis jadi kitab itu bukan hadis biarpun disebutkan di kitab kalau itu omongan yang ulama bukan hadis dan tidak semua hadis itu ternyata benar Ada sebagian hadis ternyata ada orang nukil hadis-hadis palsu Harus kita tinggalkan apalagi berkenaan dengan mulid Nabi Mulid Nabi adalah sesuatu yang mulia Tapi kadang ada sebagian dari kita membawa hadis-hadis palsu Kita tidak perlu dengan hadis palsu, hukumnya haram membawa hadis palsu Makanya waktu tadi mengatakan hadis alam, Kami tidak pernah mendengar kalau itu adalah hadis Mungkin karena kami tidak tahu nah, Tapi ingat barang hadis itu adalah Tapi maknanya adalah benar kita jelaskan saja maknanya bahasanya dalam pernikahan atas wedh barokah jadi seri bahasa saja kurang kurang anu artinya kalau bahasanya rasul itu fasih nikmat lezat gitu ya jadi uh, maknanya benar dalam pernikahan insyaallah ada barokah di situ anak adalah rahmat kemudian yang satu lagi apa lanjutannya tadi ah huh? Enggak enggak baik masalah lafaznya at taswiju barakah wal waladu rahmah Hah? Enggak enggak at at 3000 itu itu potongan hadis tidak begitu hadisnya jadi jelas itu tadi bukan rentetan hadis kayaknya berarti ada wadribu auladakum ya yani, kalau sudah sampai 10 tahun idribu wadribu auladakum sampai usia kapan 10 tahun itu adalah lanjutan hadis muru auladakum uh, uh, muru auladakum inda sab'in وَدْرِبُوهُمْ عِنْدَ ashrin dalam riwayat jadi ajari anakmu umur tujuh tahun perintahkan sholat tujuh tahun dan pukul sholat kalau sudah usia sepuluh tahun dipukul tapi bukan pukul bogem begitu bukan pukul sederhana agar anak itu merasa takut bahwasanya di saat ia meninggalkan sholat ada hukumannya mukulnya yaitu mukul pendidikan istri yang soleh, istri yang solehah yaitu istri yang anda kehendaki itu solehah yang baik ke mana, rajin sholat baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah baik kepada suami insya Allah semua faham istri solehah cuman kadang di saat mencari bukan akalnya yang digunakan, tapi hawa nafsunya coba ada dua anak gadis cantik-cantik, pintar-pintar hebat-hebat ya. Rengkengnya sama itu satu-satu Rengkengnya satu-satu di sebuah sekolah Cantik-cantik Tapi bedanya yang pertama itu Masya Allah Dia Rajin sholat Sama orang tua baik Kalau ngomong sama laki-laki Masya Allah menjaga pandangannya yang pertama Yang kedua ini pinternya sama yang kedua rajin solat si ia sama orang tua baik tapi matanya jelalatan kalau ngeliat lagi lagi oh, oh. pilih yang mana yang pertama yang kedua belum bisa milih belum tahu wanita soleha yang pertama kedua belum nyamuk yang pertama jelas ya jadi apa ni jadi itu soleha tu begitu jadi akal sehat tu bisa nerima cuma kadang hawa nafsu terlanjur seneng biasanya melupakan kesolehaannya. Jadi semua orang tahu wanita solehah idamannya. Biarpun enggak ngeri, kadang-kadang pokoknya kadang-kadang dalam urusan um, lamar melamar anaknya pak haji itu maksudnya apa khusnudan? Kalau anaknya pak haji itu so leha, padahal yang bandel banyak anaknya kiai. Kadang-kadang, waduh anaknya kiai enggak karu-karuan buahnya itu. Wih, eh, masya Allah. Jadi mentang-mentang anak kiai sebetulnya itu khusnudan, dia itu tahu cuman kadang tidak diperhatikan cermati kesolehan itu adalah baiknya kepada Allah baik kepada manusia rajin sholat, perilaku dengan orang baik dan semuanya bisa tapi kalau sudah memilih pasangan itu sudah diikuti hawa nafsunya hilang itu semuanya jadi itu wanita yang sholehah kemudian kalau orang sudah balek hakikatnya tidak wajib lagi bagi orang tua memberi nafkah aslinya seperti itu, kecuali di saat dia fakir kalau fakir siapa yang ngasih, mestinya itu dididik di saat usia balik, dia harus mandiri bekerja. Tapi karena baiknya orang tua, sehingga anak masih diselolahkan sampai umur 25 tahun ya. Jadi sebetulnya batasnya orang tua punya kewajiban sampai umur balik. Setelah balik dia diajari mandiri, selesai. Tapi di saat anak tidak mampu fakir, maka tetap di bawah naungan orang tua, orang tua yang memberi nafkah sebab kefakiran anak kembali kepada orang tua seperti halnya orang tua yang fakir wajib nafkahnya yang memberi adalah anak anak laki-laki jadi anak laki-laki wajib memberi nafkah kepada bapak ibunya karena kefakirannya bukan karena ya, jadi anak yang sudah balik kok fakir orang tua wajib memberi nafkah bukan karena anak tapi karena kefakirannya tadi jadi ke anaknya itu sudah selesai usia balik itu koidahnya, tapi orang tua di Indonesia itu kan baik sekali, jadi sudah anak umur 20 tetap itu pun kadang anaknya nuntut, kurang ajarnya nah ini salah didik, nggak pernah disekolahkan agama, makanya capek, di dunia sudah dituntut oleh sang anak, diseksa sama sang anak nanti tidak akhirat masuk neraka paling dalam, karenanya sekolahkan anaknya yang salah baik kemudian masalah uh Membaca doa-doa di dalam Al-Quran memang ada ajaran dari Rasulullah SAW. Kalau melalui alat apa, ayat azab kita dianjurkan untuk memohon perlindungan. Kalau kita mendapatkan ayat nikmat, kita dianjurkan untuk meminta. Itu ada pendidikan dari Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang mendengar Nabi Musa disebut seandainya mengucapkan alaih salam. Memang ini ada anjuran secara umum. Tapi ingat kalau di dalam sholat selagi anda tidak membaca fatihah. Kalau anda lagi membaca fatihah, tidak. Karena anda membaca fatihah, jangan sampai dipotong dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan fatihah. Eh? Jadi itu. Kecuali berkenaan dengan sesuatu yang mendesak, imamnya membaca Al-Quran salah. Itu ada hal-hal. Jadi fatihah yang harus kita baca, itu adus rentet. Tidak boleh kita pisah. Wal, iya kena butuh, iya kena setain. Berhenti lama, dengar, tidak sah kita salah maksudnya kita selesai dengan omongan yang lain. termasuk mengucapkan doa-doa itu di saat Anda membaca Fatihah jangan sampai Anda lakukan ini. Biarpun nanti ada rinciannya mana yang wajib dan mana yang sunat, tapi intinya pertanyaannya tadi adalah doa-doa itu apa ada di dalam salat sekalipun ada dan di luar salat kita diajarkan untuk berdoa. Nabi Muhammad membaca doa. Nabi Muhammad membaca doa, kalau ayat azab, Nabi Muhammad minta perlindungan. Minta perlindungan, Ya Allah jauhkan aku dari azab. Kalau ayat nikmat, minta. Ini teman namanya khusuk. Dengar surga melendem saja, dengan neraka nyantai aja, ha, kan saja. Emang ada anjuran yang semacam itu, agar kita dijauhkan oleh Allah daripada azab dan diberi nikmat. Kemudian masalah tahlilan dan menuntut ilmu. Tinggal menuntut ilmunya itu seperti apa? Malam ini kita seharusnya menghadiri tahlilannya, tahlilan. cuman karena ini adalah lebih penting dari satu sisi, kami yakin yang meninggal dunia lebih senang jika kita menghadiri majlis ini. Makanya kita hadir ke tempat ini, pahalanya nanti kita kirim kepada orang yang meninggal dunia, hak-hak-hak tahlilan kan seperti itu. Kalau memang menuntut ilmunya adalah kesempatannya adalah jarang ada, dan anda meninggalkan tahlilan pun tidak merusak sana kecuali anda gaum, anda ro'is, anda pemimpin kalau anda tidak tahlilan bubar nanti ya nah, maka anda menghadiri tahlilan untuk menjaga ke orang agar tidak bubar tapi kalaupun ternyata anda meninggalkan tempat itu tidak ada masalah menuntut ilmu, karena ilmu adalah jelas dalam hal ini adalah lebih utama sebab tahlilan itu maknanya apa sih? agar orang tahu tahlilan itu, definisi tahlilan adalah kebaikan dari bacaan, zikir, sholawat dan lainnya yang kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia tahlilan, jangan dianggap serem tahlilan melakukan syirik mengungkit-ngungkit kematian, mengulang-ulang duka bukan itu, tahlilan itu adalah melakukan amal baik Lalu pahala amal baik itu kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Itu namanya tahlilan. Cuma istilahnya tahlil karena banyak la ilah ilohnya. Seandainya la ilah dirubah pun tidak apa-apa. Jadi orang tahlilan dirubah. Baqarah Ali Imran Nisa. Bagus. Al-Fatihah. Tiga jam. Baru doa nanti. Hebat tuh. Ada orang dengan tahlilan kadang-kadang itu. Jadi di kalangan ahli tahlil sendiri ribut urusan bacaannya. ya. Memang orang ahli tahlil juga kadang-kadang unik ya ada lagi orang lebih unik tahlilan saja mau sampai derajat bid'ah rupanya mengatakan bid'ah tah, tahlilan bid'ah karena mereka membuat definisi yang beda tahlilan itu diartikan apa mengungkit-ungkit memperbaharui duka atau macam-macam istilah yang ndak tahu mereka buat padahal tahlilan itu maknanya kita melakukan amal kebaikan setelah itu kebaikan itu kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia atau bahasa lain ihda utawab ut barangkali ada yang melihat dialog yang terakhir dengan salah satu uh, tokoh maka itu perlu dilihat bahasanya ya begitulah tahlilan makanya tahlilan bisa saja dirubah ayo kita mengadakan belajar begini pada akhir ya Allah sampaikan pahala pengajian malam ini kepada orang yang meninggal dunia itu namanya tahlilan juga keidahnya seperti itu jadi lihat kebutuhannya kalau memang ilmunya Pak pendidikannya itu lebih anda butuhkan anda hadir ke majelis ta'lim dan tinggalkan tahlilan baik tapi kalau ternyata anda dipentingkan di tempat tahlil tersebut anda hadiri tahlilan jangan alergi dengan kalimat tahlilan diganti aja tasbihan takbiran atau apa lagi ya. hadiahan ya. terserah masalah istilah tidak pentingnya tapi hakikatnya itu apa karena anda sebagian kaum muslimin gak bisa faham-faham dijelaskan tahlilan itu begini loh pak Ma, nah, cuman dari awal sudah menginginkan kita itu ahli neraka, jadi dikejar dari ini. Setelah dijelaskan pindah lagi. Setelah dijelaskan pindah lagi. Mulamula -mula, Pak, tidak ada orang itu mengadakan selamatan, selamat untuk orang mati. Baik. Ya sudahlah, kita tetap ngadain tahlilan enggak pakai makan mau datang enggak. Enggak pakai makanan, alasannya makanan haram ya. Ini jadi macam-macam alasannya. Jadi itu ada karena kedengkian di dalam hati. Padahal kalau Anda tidak tahlilan mangga, saya akan tahlilan. Kan begitu. Itu masalah khilafiyah. Baik. Kemudian ada malam hari ini kita tutup ini barangkali pertanyaan yang lain tidak bisa dijawab. Mohon maaf yang tertulis. Subhanallah, mohon maaf tadi permulaannya ada sedikit ya. Kita mengirim Fatihah dan sekaligus doa kepada Al Habib Muhammad Rafiq bin Salim Al Kaf. Ada meninggal dalam mendadak InsyaAllah khusnul khotimah orang dari uh, tetangga masjid kini dan juga ada seorang syekh alim Kiai Haji Abdurrahman Khudori dari Magelang. beliau kembali InsyaAllah dengan khusnul Masa kita sedikit membaca fatihah dan sedikit ayat Al-Quran lalu nanti kita hadiahkan semuanya pahalanya kepada orang meninggal dunia beratlah khususnya beliau itu Al-Habib Muhammad Rafiq bin Al-Kaf dan juga Al Shaikhie Abu Rahman Hudari berkati Al Fathah. A'udhu Billahi rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahu Rabbil Alamin. al wa iya kana ustainudin asrarul Mustaqim. An'amta Alehim wari mahdum. Yali walatulillin Amin. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Klu Allah wa Hudinillahu sammad. LAm yirid walAm yulat walAm yakulahu kufanahad. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Klu wa LAm yirid walAm yulat walAm yakulahu kufanahad. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam Bismillahirrahmanirrahim. Qul Min syarri ma khalaq. Wa min syarri waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu malikin nas ilahin nas min syarri alwaswasil khannas. Alladzii waswisu fii sudurin nas minnal jinnati wannas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaaka Wa iyyaka nasta'in Ihdinnas suratul mustaqim Suratul lezina an'amta alayhim Ghairil mağdubi alayhim Waladhalin Amin بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه وهو دل للمتقين الذين يبنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يقينون اولئك على هدى <دم> من ربهم واولئك هم المفلحون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه <تعرضه> سنه ولا نوم له ما في Mangdal yang dijahwung, dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya kecuali dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang di depannya dan apa yang di belakangnya, dan tidak ada yang mengetahui apa yang di depannya kecuali dengan Aman Rasululillahilillahi min Rabbil Mu'minin. Kullu aman bilahi wa malaikati wa kitubillahi wa Rasulillahi. La nufrihu baina ahd min Rasulillahi. Waqallu sami'na wa atta'na furrana karabna wa laik almasir. La yukalifullah nafsan illa us'ahalha ma kasabat walha maqtasabat. Rabbna la tawaqidna innasina wa aqtana. Rabbna walla t'ahmil alina isra'na kama hamalta huwaaladzina min kablina. Rabbna walla t'ahmilna ma la taqadala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wala tu'adhdhibna wansurna wala ta'dhulna wa'afina wala tu'midna wa akrimna wala tuhinna wathirna walad tir'alayna innaka al-ashidir Allahumma ya rabbana ausil ya rabbana thawwaba ma qara'na min al-Qur'an alim wa amma aqamna fi hadal majlis min al-khairati ya rabbana ausil thawwaba dhalika habibina sayyidina Muhammad tuma ila Ammatina wa ammatil muslimina Jami'an Wabil khusus Ila Sheikh Abdul Rahman Khudari Wabil khusus ila Al-Habib Muhammad Rafiq Al-Kafiq Allahumma ya Allah sampaikan amal yang kami lakukan pada saat ini kepada beliau-beliau orang yang telah mendahului kami. Wabil khusus adalah Habib Prof. Khalid dan juga ya Allah jadikan ini sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Rabbana ya Allah berikan kepada kami keistiqomahan di baju ini ya Allah. Muliakan kami semua ya Allah. Ya Allah kenalkan kami ya Allah kepada kemuliaan. Jauhkan kami dari kehinaan ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran untuk kami ikuti dan tunjukkan kepada kami kebatilan untuk kami jauhi. Ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim Berikan kepada kami keinsafan Untuk menerima kebenaran Ya Allah jika ada di antara kami Yang hadir di tempat ini Telah salah mendidik anak-anak kami Telah salah memasukkan anak-anak kami Ya Allah ampuni mereka Ya Allah Berikan kepada mereka kekuatan Untuk mengarahkan anak mereka Ya Allah kepada tempat yang mulia Jangan sampai anak kami Sebab menjadikan Mereka masuk neraka Ya Allah Jadikan anak-anak kami Sebab mereka Sebab kami sudah masuk surgamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Beliakan kami di dunia dan di Akhirat, Muliakan anak-anak kami semua Ya Allah, jauhkan kami dari ke ke kesengsaraan. Jauhkan kami ya Allah dari kenistaan Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini Jadikanlah kami ahli surgamu ya Allah Jangan sampai ya Allah Gelar kebaikan hanya kami dapat di dunia Tapi di akhirat kami jauh dari kebaikan Ya Allah, seperti engkau telah mudahkan kami Untuk bertemu saat ini Maka pertemukan kami kelak di surga Bersama kekasihmu Nabi Muhammad Seperti engkau telah pertemukan jasad kami saat ini Maka pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah Oh, ya Robbana, oh, Ya Rabbana Ya Allah, wahai Tuhan kami, Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit dengki, bersihkan hati kami dari dendam, bersihkan hati kami dari riak, bersihkan hati kami dari sombong, bersihkan hati kami dari segala, segala macam penyakit hati. Ya Allah, Ya Allah berikan kepada kami kelembutan, Ya Allah berikan kepada kami kasih sayangmu, Ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami, berkasih sayang dengan keluarga kami, jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenaMu, jadikan kami tetangga yang saling mencintai, jadikan kami jamaah yang Saling merindukan dan mencintai karenaMu dan berikan kepada kami anak yang soleh solehah dan berikan kepada kami anak yang belum menikahi Allah pasangan orang-orang yang kau yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat yang belum punya anak berikan kepada mereka keturunan yang soleh yang bakal kau banggakan ya Allah dan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad mudahkan segala urusan kami yang hadir di tempat ini dan yang tidak hadir ya Allah yang hadir di tempat ini selesaikan permasalahan mereka ya Allah permasalahan mereka ya Allah yang sakit yang sakit sembuhkan ya Allah yang sakit sembuhkan ya Allah yang sakit sembuhkan ya Allah yang punya utang Mudahkanlah mereka Di dalam membayar hutang mereka Ya Allah Ya Allah Engkau sungguh maha kuasa Engkau sungguh maha kuasa Panjangkan umur kami Dalam ketaatan Serta sehat Dan berikan kepada kami Semua Husnul khotimah khusnul khatimah ya Allah mati dalam keadaan iman ya Allah dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia yang bisa kami ucapkan dengan lidah dan kami yakin dengan hati kami yaitu kalimat agung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربي نأتنا في الدنيا حسناً وفي الآخرة حسناً وكنعذب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآلآل وصحبه سلم. Terima kasih. Mohon maaf. Jangan lupa 6 Februari ada maulid dan milad pesantren. Albahjah. Ini kalau bisa satu orang bawa sepuluh orang biar tanpa marah, paling sedikit Kalau tidak hadir lewatan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jack Allah senal kami sampaikan pada almarhum buaya Yahya dan jamaah sekalian. Mari kita tutup majlis ini dengan baca Subhanakallahumma bihamdika. Syadulillahiladzim tasdakfiru kawatublayikus. Salaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.